Assalamualaikum Saudara Loon Berita Malam Mediasiar ini Minggu 4 Juni 2017 dibacakan Ardian Syah. Panglima Mahdi penjahat narkoba ke-13 yang ditembak mati di Medan. Warga temukan bayi laki-laki meninggal di sungai. Mobil Avanza misterius parkir di Komplek Pertanian Loksmal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Transmedia Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94,4 FM Blok Radio Lovers 94,6 FM Jatengara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok M. Ini dan laporan selengkapnya dari Metro Srembang Darlun Kapolda Sumatera Utara Irjen Riko Amelza Dahnil menyebut Panglima Mahdi merupakan penjahat narkoba ke-13 yang ditembak mati sejak dirinya bertugas di Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara memang menjadikan narkoba sebagai musuh utama. Kedua pelaku ini yang ke-12 dan ke-13 yang ditembak mati. Diungkapkan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara dilakukan serius dengan melibatkan BNN dan TNI. Namun tindakan tegas ini hanya diperuntukkan bagi pelaku yang agresif kepada petugas. Direkturat Res Narkoba Polda Sumatera Utara menembak Panglima Mahdi dan rekannya Zuhri di jalan tol Balmera Tanjung Mulia Medan Sabtu malam. Komplotan ini sudah diikuti petugas sejak dibesitang langkat. Polisi menyita sepucuk pistol dan 5 kg sabu-sabu. Sudarlun -sabu. bayi laki-laki diperkirakan berusia sekitar 1,5 atau 2 tahun. Pada minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ditemukan meninggal dengan kondisi mengapung di daerah aliran sungai Kerung Langsa. Anak laki-laki dengan ciri-ciri rambut ikal pendek, kulit sawu matang dan berbadan gemuk ini ditemukan Irwan di warga Lorong Permai setelah diberitahukan seorang ibu yang pertama kali melihat anak tersebut hanyut di sungai. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bayi laki-laki masih berada di IGDR Sudi Langsa karena belum diketahui orang tuanya. Diduga bayi laki laki ini hanyut di sungai yang kebetulan pasca hujan di gunung. Diperkirakan bayi lelaki ini berasal dari gampung di sekitar Das Kerung Langsa yang bermuara di gampung baru Langsa Lama, Dan dari arah pegunungan Aceh Timur hingga memasuki gampung Pondok, Kemuning, Selalah, Siderjo dan lainnya. Sudarlun sebuah mobil Avanza yang belum diketahui pemiliknya terparkir di pinggir jalan masuk Kompleks pertanian desa Ule Blangmane sejam 4 hari lalu. Hingga Sabtu malam mobil tersebut langsung diamankan ke Polsek Belang Mangat. Kapolres Lok Sumawe KBP Hendri Budiman mengatakan saat ditemukan plat yang melekat pada mobil BK1688BR. Sejauh ini pihaknya masih mendalami motif kenapa mobil tersebut belum diketahui pemiliknya dan ada di lokasi tersebut 4 hari lalu. Dihimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan mobil Avanza dengan plat yang melekat BK1688BR agar segera mendatangi Polsek Belang Mangat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Roni Sompi, mengatakan visa umrah yang dipegang pimpinan Tron Pembela Islam, Rizik Sihab, memiliki batas masa berlaku. Jika masa berlaku habis sebelum kembali ke Indonesia, maka dirinya akan dianggap ilegal oleh Arab Saudi. Rony mengatakan hingga saat ini pihak imigrasi belum menerima surat permintaan cekal untuk rizik dari Polda Jaya Padahal surat itu merupakan syarat administrasi untuk mengirimkan warning ke negara bersangkutan. Dengan demikian, saat ini upaya memulangkan rizik saat ini tinggal menunggu visa kadal warsa. Ia mengatakan pencekalan bisa dilakukan jika penyidik meminta untuk mencegah agar tersangka tidak bepergian atau mencekal tersangka di negara pelariannya. Zdarlun Adi Kate Milton, Pipa, telah resmi menjadi istri James Matthew 20 Mei 2017 lalu. Tentu saja, setelah menikah, banyak yang menerka ke pasangan ini menghabiskan waktu bulan madunya. Beberapa orang berspekulasi bahwa pengantin baru ini mungkin akan pergi ke daratan tinggi di Skotlandia. Pasalnya, ayah Matthew kebetulan memiliki lahan di Skotlandia seluas 10.000 Hektar. Namun, pasangan tersebut justru baru-baru ini terlihat di Sydney, Australia. Pada siang hari, pengantin baru ini mengendarai taksi menuju restoran di pinggir laut terpencil di Kotek Point, INN. Pada malam hari, mereka mendatangi Sydney Harbour Bridge yang ikonik. Adapun harga sewa, kedua ruangan ini berkisar 19.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 253 juta rupiah per malam. Sejadulun masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sekitar gunung berapi yang meletus sebanyak dua kali pada minggu. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroh terkait meletusnya gunung yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. PV MBG merekomendasikan masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Merapi pada radius 3 km dari kawah atau puncak. Dari laporan PP MBG yang disampaikan kepada posko BNPB, letusan pertama gunung api yang ada di Sumatera Barat itu terjadi pukul 10.01 waktu Indonesia Barat, kolom abul tebal dengan tekanan sedang mengepul mencapai ketinggian 300 meter. Letusan kedua pada 10.22 waktu Indonesia Barat mencapai ketinggian 700 meter dari puncak. Tidak terdengar suara gemuruh dan dentuman dari pos marapi di kota bukit Tinggi yang berjarak 14 km barat laut puncak.